Assalamualaikum Siddharalun, Berita Malam Edisi hari ini, Senin 21 Agustus 2017, dibacakan oleh saya Ilham dan Reza Munawir. Polisi belum temukan bukti penganiayaan terhadap Salsa Sabila. Polres Singkil tahan 4 tersangka kerusuhan PT APL. Banda Aceh mendominasi juara dalam kompetisi guru dan tenaga kependidikan. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederolun Porres Pidi hingga kini masih terus melakukan pengembangan dalam upaya mengungkap dugaan penganiaan terhadap Salsa Sabila akan petugas ikut memeriksa tukang urut yang pernah menangani pengobatan bocah 2 tahun tersebut. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan, tukang urut yang diperiksa polisi adalah Kamaliah Daud, warga Gampong Blangmalo Kecamatan Tangse. Kamaliah pernah menangani Salsa yang dibawa pamannya Tarmizi Sulaiman dan Nuraini Ismail untuk berobat. Kapol Respidi AKBP Andi Nugraha Setiawan mengatakan, dari keterangan saksi, tangan kiri bocah itu terkilir di bagian tengah, sementara wajahnya memerah akibat terserang gatal-gatal. Meski demikian, Kamaliah mengaku tak tahu penyebab terkilirnya tangan salsa. Pada kesempatan lainnya, polisi juga telah memeriksa Ihsan, dokter di Rumah Sakit Umum Tengku C. di Sigli. Hasil diagnosa dokter Ihsan, bocah perempuan itu mengalami patah tangan kiri di bagian atas dan bagian tengah akibat trauma tumpul. Masih terkait dugaan penganiayaan Salsa Syederalun, Kapol Respidi AKBP Andi mengaku akan kembali memintai keterangan Tarmizi Sulaiman yang merupakan paman dari Salsa Sabila. Pemeriksaan untuk kedua kalinya ini dilakukan karena diduga Tarmizilah yang memberi informasi awal tentang dugaan penganiayaan terhadap Salsa. M. Nazar melaporkan dari Sigli. Menurut AKBP Andi, pemeriksaan Tarmizi dilakukan setelah pihaknya memeriksa semua saksi. Sebelumnya, Tarmizi Sulaiman telah diperiksa sebagai saksi dan menyebut bahwa Salsa tinggal di rumahnya selama 10 hari. Saat Salsa mengalami sakit panas, Tarmizi kemudian membawanya ke Mantri Marzuki. Namun dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai, Tarmizi mengalami kecelakaan. Sidralun Polres Aceh Singkil telah menahan empat tersangka pelaku kerusuhan di PT. Asdal Prima Lestari atau APL yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka adalah JL warga Aceh Selatan, kemudian BL, SJ dan JM penduduk Sultan Daulat Kota Subul Salam. Dari Singkil, Tim Seram BFM melaporkan. Keempatnya ditangkap dalam waktu berbeda di rumahnya masing-masing. Menurut polisi, keempat tersangka juga sudah dilakukan penahanan sejak sepekan terakhir. Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian mengatakan saat ini petugas masih memburu empat tersangka lainnya. Para tersangka ini disebut Kapolres merupakan pelaku lapangan kasus kerusuhan berujung pembakaran fasilitas PT APL. Menurut Ian, langkah penyelidikan selanjutnya fokus pada pengungkapan aktor intelektual yang menggerakkan masa untuk melakukan kerusuhan. Federalan puluhan truk dan mobil angkutan penumpang di Nagan Raya hingga hari ini masih harus mengantri untuk bisa mendapatkan BBM jenis solar. Kondisi itu setidaknya terpantau di SPBU Lupu, Kecamatan Kuala Nagan Raya. Dedi Iskandar melaporkan dari Sukamakmu, antrian ini terjadi karena pemilik kendaraan sulit mendapatkan solar. Kondisi ini sendiri sudah berlangsung sejak beberapa pekan. Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan, kondisi ini dipicu pembatasan penyaluran BBM oleh pihak Pertamina. Sementara menurut pengalaman pemilik kendaraan, umumnya stok solar di SPBU hanya tersisa hingga siang hari. Kondisi ini pun memaksa mereka rela mengantri lebih lama dibanding tidak mendapatkan bahan bakar untuk kendaraannya. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Kederalun Kota Banda Aceh mendominasi juara dalam kompetisi guru dan tenaga kependidikan yang berlangsung di Banda Aceh selama 18-20 Agustus. Banda Aceh berhasil memperoleh 6 juara pertama dari 10 kategori yang diperlombakan. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Perlombaan ini sendiri diikuti Kepala Madrasah dan Guru Tingkat RA, MI, MTS, MA, serta Laboran dan Pustakawan Se-Aceh. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Aceh, Montasir, menyebutkan kompetisi tersebut diikuti 77 peserta dari 23 kabupaten kota. Juara pertama dari hasil kompetisi ini akan diikutkan pada kompetisi yang sama di tingkat nasional. Sederolun 200an guru SDLB, SMPLB, SMA, MA, SMK, dan pengawas sekolah yang status kepegawaiannya sudah dialihkan ke provinsi, berdelegasi ke Kantor Walikota Sabang. Mereka menuntut pembayaran tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, dan beasiswa ranking untuk anak didik. Azhari melaporkan dari Sabang, menurut para guru ini tunjangan yang mereka tuntut itu sesuai yang dijanjikan Sekdako sebelumnya. Kehadiran para guru itu disambut Sekdako Sofyan Adam bersama sejumlah pejabat lainnya. Menurut para guru, mereka tak lagi mendapat tunjangan dimaksud sejak status kepegawaian dialihkan ke provinsi. Padahal informasi yang mereka peroleh provinsi harusnya tetap memberikan tunjangan tersebut Pihak Pemko sendiri mengatakan tak lagi memiliki wewenang Namun akan diupayakan agar masalah ini bisa diselesaikan oleh pihak provinsi Sudarolun Masyarakat Gampung Pandi Banda Aceh menggelar Festival Kuah Belangong Dalam rangka memperingati haul Tengku di Kandang Acara diikuti oleh 9 kecamatan sekota Banda Aceh Nurul Hayati melaporkan dari Banda Aceh Walikota Banda Aceh Aminullah Usman yang ikut hadir pada kegiatan ini berharap agar tradisi memasak kuah belangong dapat terus digelar setiap tahunnya dengan skala yang lebih besar lagi. Harapannya kegiatan ini kemudian sekaligus bisa menarik minat wisatawan. Adapun rangkaian acara diawali dengan prosesi pesijo walikota beserta istri oleh tokoh agama dan masyarakat setempat. Sementara pada sesi terakhir, masyarakat menikmati kuah Belangong. Direncanakan malam ini kegiatan akan berlanjut dengan zikir dan doa bersama di Kompleks Makam Tengku di Kandang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 21 Agustus 2017. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan kembali di situs internet kami www.srambyfm.com Follow juga Twitter kami at Sram BFM Shadaralun, wassalam